Perasen, kami saat mengetahui bahwa at memenangkan må Indonesian Choice Awards net TV, ja, hvad er det? agak ragu altså, altså, altså, altså, altså, altså, altså, altså, nominator yang lainnya jauh lebih apa ya? Musiknya itu lebih market friendly gitu. Ya dan SID satu-satunya satu-satunya band non-pop yang masuk kata masuk nominasi. Jadi ketika kami melihat nominatornya siapa aja terus MC, MC nya menyebut nama SID like ane bu oh ini, bohong, ini kena tipu gitu ini. Tapi ternyata enggak dan ya yeah. bangga gitu diantara hmm. nominasi-nominasi lain yang begitu lebih meluas yang lebih lebih sering kelihatan di TV daripada kita. Hmm, yeah. nah untuk tampang-tampang kita yang tidak pernah di TV yeah. dan dan ini uh, pertama kalinya kita uh, menghadiri award dan kita memegang langsung piala tersebut jadi sebelum sebelumnya kita belum pernah uh, walaupun kita dulu pernah sering-sering menang tapi kita nggak pernah, pernah hadir pernah hadir biasanya diwakili tapi ini untuk net TV kita datang pertama kalinya dan memegang piala dari yeah. net award ya yeah. jadi uh, pada intinya kami sangat ...senang dan bangga bisa menang. Ya. Saya uh, bermain golf sekitar 2 tahun yang lalu. Sebelum saya bermain golf, golf adalah permainan yang sangat tidak menarik bagi saya... ...ketika belum kenal yang namanya permainan golf. Tapi setelah saya mencoba uh, apa itu golf, uh, dan saya tahu bahwa golf itu permainan yang sangat... Pertama, sangat komplikatif, kedua susah, dan ketiga lumayan mengeluarkan biaya. Jadi, uh, apa yang membuat saya menjadi sekarang lebih ke ketagihan, golf itu membuat saya menjadi addicit dan hampir nggak bisa tidur kalau besoknya saya bermain golf, karena saking semangatnya, karena gua adalah, menurut saya, permainan yang sangat luar biasa. Untuk saat ini saya punya tinggal dua mobilnya. Jadi uh, Chevrolet, Chevrolet Impala tahun eh uh, dan lagi satu Holden Special tahun eh uh, Sebelumnya saya punya juga Chevy Impala tahun 62 tapi karena ada suatu masalah itu jadi harus saya jual yang mobil yang itu. Jadi sekarang cuma tinggal dua, tapi garasi saya cukupnya cuma untuk satu mobil. <laughs> Jakdan dan perih merangsasari angkasa, akan cinta yang besar dan terhalang durjana. Manusia melajurkan diri di istana, namun tak demikian dengan Bulan Satria. Kekuatan cinta akan beri dia mahkota. Bulan merana jinga hapus air matamu. Satria datang dengan benaratan pabedang. Di detik ini cinta adalah kebenaran. Peradaban meluas di waktu melawan kebenaran. Kini bulan menetikan kemilang, dengis air right. yeah. buda, satria, gagah dekat di surga, walau neraka berjanji untuk menghabisinya di pintu istana bulan meraja hatinya, tuh tinggalkan aja hakim dan. Kary. Si Jack dendam perih meraksa sari angkasa akan cinta yang besar dan terhalang Durjana manusia melacurkan diri di istana namun tak demikian dengan bulan satria deraga satria gagah dekat di surga bahwa neraka menjadi tempat habisnya di pintu istana bulan raya